Assalamualaikum Saudarluun berita malam edisi hari ini Kamis 20 April 2017 dibacakan Ardian Syah. yang bersarang di tangan ubat berhasil diangkat. Tahun ini Pemkab Aceh Timur gratiskan Raskin untuk warga. Dua pria bersenjata api aniaya dua karyawati koperasi di Medan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Berlun operasi pengangkatan peluru yang sudah 14 tahun bersarang di lengan kiri T. Ubat, 53 tahun, korban konflik di Gampung Silolo, Kecamatan Pasiraja, Aceh Selatan, berhasil dilakukan tim dokter RSUD, dokter Yulidin Awai Tapatuan, Rabu kemarin. Operasi yang berlangsung pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dipimpin dokter spesialis bedah, dokter Amiga SPB. Relawan lembaga Aceh Fucur, Cutra Madiati, yang mendampingi korban mengatakan awalnya pihaknya berencana penyakit, Membawa T. Ubat ke RSUD ZA Banda Aceh untuk operasi pengangkatan peluru Namun karena bisa ditangani di RSUD YA Tapatuan Akhirnya diputuskan untuk operasi ubat dilakukan di RSUD Tapatuan Nurmawati istri T. Ubat sangat berterima kasih kepada lembaga Aceh Pucur Yang telah membantu operasi pengangkatan peluru yang telah 14 tahun bersarang di lengan kiri suaminya Ia juga berharap lembaga tersebut dapat membantu terwujudnya rumah bantuan untuk kembali keluarga mereka yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Sementara itu, Ketua Lembaga Aceh Pucer, Razali Yusuf mengatakan masih banyak korban konflik yang tidak tersentuh bantuan. Bahkan selama lima tahun terakhir ada ribuan korban konflik yang mengadu ke pihaknya karena belum ada bantuan dari pemerintah. Darlun PMK Aceh Timur menyalurkan beras untuk warga miskin secara gratis Perdana Tahun 2017 kepada 27.730 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 24 kecamatan. Launching Perdana Pendistribusian Beras Sejahtera atau Raskin ini dilakukan Sekda Aceh Timur MX Hayat bersama Kepala Subdivri Bulog Langsa Hendi Ismail di Kantor Camat Darul Aman Aceh Timur Kamis Pagi. Sekda Aceh Timur M. Iksan Hakyat, mengatakan penyaluran raskin gratis 2017 ini merupakan rencana kerja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur yang telah dibahas antara eksekutif dan legislatif pada tahun 2016. DPRK telah mensetujui anggaran penyaluran raskin gratis ini pada 2016 yang dianggarkan Rp7,8 miliar untuk menutupi uang tebusan raskin di tahun 2017. Untuk itu, sekarang keluarga penerima manfaat tidak lagi perlu menebus biaya apapun. Anggaran Rp7,8 miliar untuk tebus Raskin bagi 27.730 keluarga penerima manfaat dengan realisasi Raskin setiap bulan 415.950 kg di 24 kecamatan di Aceh Timur. Sedangkan pertahunnya mencapai Rp4.991.400 kg. Program penyaluran Raskin gratis ini diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di NKRI, khususnya di Aceh Timur. Darlun dua pria bersenjata api menganianya dua karyawati koperasi Simpan Pinjam Raptama di Komplek Kejaksaan Medan Tuntungan Kota Medan Kamis siang. Dugaan awal keduanya hendak merampok namun gagal karena korban berteriak. Kekerasan ini dialami Lorinta Brutu 23 tahun dan seorang temannya Lina saat beraktivitas di kantor koperasi. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat datang dua pria dengan mengenakan helm penutup wajah. Salah satu pria menanyakan pemilik koperasi Lukner Abeahan. kebetulan saat itu Lukner sedang tidak berada di tempat. Karena gagal menemui orang yang dicari, kedua pria misterius itu langsung memukul Lorinta dan temannya. Lorinta yang tidak kuat menahan sakit berteriak meminta tolong. Warga pun langsung berkerumun di kantor koperasi yang merangkap rumah tersebut. Namun pelaku gagal ditangkap karena mengacungkan pistol ke kerumunan warga. Polsek Deli Tua yang menangani kasus ini belum memberikan komentar. Sementara kedua korban telah dimintai keterangan Kedua korban mengalami luka bengkak di mata dan kepala Sudarlun Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil belum memiliki armada pemadam kebakaran Akibatnya ketika musibah kebakaran terjadi warga kesulitan untuk memadamkan api Seperti yang terjadi rabu kemarin di Kecamatan Pulau Banyak Tidak ada harta benda korban yang bisa diselamatkan Warga yang berada di tengah kepulauan tersebut mendesak Pemkap Aceh Singkil menempatkan petugas damkar agar ketika terjadi kebakaran bisa secepatnya dipadamkan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar. Wakil Bupati Singkil Dul Musrid mengatakan pihaknya telah mencari solusi agar di kepulauan banyak ditempatkan petugas dan alat pemadam kebakaran. Saat menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada korban kebakaran di Kecamatan Pulau Banyak, Wakil Bupati yang datang bersama Sekda Aceh Singkil, Dr. Andes Azmi, Wakap Kompol Mugi Prastio, menjanjikan akan berupaya untuk bantuan rumah kepada korban Meli, mengingat korban adalah janda dan memiliki tanggungan seorang anak. Sementara itu Meli masih terbaring di tempat tidur. Akibatnya kedua kakinya mengalami luka bakar saat rumahnya ludes di Jago Merah, Rabu kemarin. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Arif 21 tahun, pemuda Gampung Baru, Kecamatan Jempa, Aceh Barat, Daya, yang hilang terseret arus sungai Babarut lima hari lalu, akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan di pantai dekat Kuala Lamatuha, Desa Lamatuha, Kecamatan Kuala Bate, Rabu sore kemarin. Arief dinyatakan hilang Sabtu pekan lalu setelah terseret arus kerung Babarut kecamatan Babarut. Saat kejadian korban menyeberang sungai di lokasi Sarabren menuju areal kebun di desa Hulu Sungai tersebut. Korban menyeberang sungai bersama orang tuanya Mustiari dan tiga warga lain. Namun tangan Arief terlepas dari pegangan orang tua karena terpeleset sehingga korban tenggelam dan terseret arus. Pencarian korban melibatkan petugas BPBK, Satgarsar dan dibantu warga. Bahkan beberapa petugas melakukan penyelamatan untuk mencari korban, namun upaya pencarian tidak membuahkan hasil. Setelah 5 hari dinyatakan hilang, akhirnya korban Arif ditemukan oleh masyarakat di sekitar mulut Kuala Lama Lamatuha, Kuala Bate pada Rabu sore kemarin. Penemuan mayat korban ini cukup jauh dari lokasi korban hilang terseret arus. Setelah dievakuasi, mayat Arif dibawa pulang ke kediamannya untuk dikebumikan. Darlun anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai tuntutan jaksa kepada Basuki Cahaya Purnama atau AHOK terhadap kasus penistaan agama yang dilakukannya melalui pidato di Kepulauan Seribu tidak memenuhi rasa keadilan. Menurut Nasir, tuntutan jaksa terlalu rendah dan terkesan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Padahal bila dibandingkan dengan kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia selama ini, tuntutan jaksa justru lebih tinggi. Nasir mencontohkan kasus Arswendo tahun 1990 dan kasus H.B. Jasin pada 1968 menunjukkan bahwa tuntutan jaksa sampai lebih dari dua tahun penjara dan ada yang hanya satu tahun percobaan. Tapi kasus tersebut tidak sampai menimbulkan reaksi masyarakat yang berlebihan seperti kasus Ahok. Meskipun demikian, Nasir berharap agar hakim dapat memutuskan kasus Ahok nanti sesuai rasa keadilan dan sesuai fakta persidangan. Diberitakan sebelumnya, Ahok dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan penodaan agama. Sudarlun penyidik Polda Metro Jaya diam-diam sudah memeriksa Hutomo Mandala Putra alias Tomi Suharto dalam kasus dugaan makar dengan tersangka Husin CS. Polisi menyatakan tidak ada keterkaitan Tomi dalam perkara makar. Kabit Humas Polda Metro Jaya... Kombes Argo Yuwono mengatakan, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya aliran dana dari Tommy Soeharto untuk kasus dugaan makar. Penyidik telah memeriksa Tommy beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak mengetahui pasti kapan waktunya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di kediaman Putra Presiden Kedua Republik Indonesia itu, dugaan polisi bahwa ada aliran dana dari Tommy melalui Pirzah Husin terbantahkan. Argo mengatakan saat ini pihaknya masih melengkapi berkas para tersangka makar yang ditangkap menjelang aksi 212 Kejaksaan mengembalikan berkas mereka lantaran belum lengkap. Dari Newsroom Seram BFM, sekian berita malam edisi Kamis 20 April 2017. Berita pagi Seram BFM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Pri mala malam je nižje, če imate dostop do CGC-ja, do interneta, Twitter,